Akan tombak. Menggunakan panah. Kalian akan menunggangi kuda-kuda perang kalian. Kalian akan berjalan di atas kaki kalian. Thumma'udtum min haythu badaktum. Wa'udtum min haythu badaktum. Wa'udtum min haythu badaktum. Kata Nabi. Saat Al-Mahdi muncul. Kalian akan kembali seperti zaman sekarang. Semua teknologi sudah tidak ada. On demand. Gimana itu? Kok bisa? Kok bisa? Ustadz, bukankah kita sedang ada di puncak teknologi? Ada nuklir, ada pesawat-pesawat tempur yang tercanggih. Ada ini, ada itu. Ada kapal induk, ada ini, ada itu. Oh, kau muslimin, subhanallah. Allah telah mentakdirkan dan takdir yang telah Allah tetapkan pasti terjadi. Masih ingat dengan Albert Einstein enggak? Masih, Ibu? Pernah kenal dengan nama Albert Einstein? Ibu? Ibu? Ibu kenal dengan nama Albert Einstein enggak? Ibu kenalnya dengan kue ini, sambal ini, itu yang lebih banyak Ibu kenal. Pak Albert Einstein adalah bapak fisika dunia. Ahli kimia dunia. Saat beliau masih hidup, beliau didesak lebih oleh 2000 wartawan di bumi ini. Mendesak beliau, khususnya di negara maju. Mempertanyakan kepada beliau, bagaimana pandangan tuan tentang perang dunia ketiga nanti Masalahnya negara besar sedang berlomba-lomba membangun senjata nuklir Senjata canggih untuk persiapan perang dunia ketiga Beliau tidak mau menjawab Tapi karena desakan begitu kuat, ingin melihat bagaimana pandangan beliau Jawabannya sangat spektakuler dan sangat fenomenal Apa kata Albert Einstein? Beliau menjawab, kalian nanti perang tidak menggunakan senjata-senjata canggih yang kalian buat hari ini Semuanya sudah tidak bisa dipakai Kalian akan perang dengan senjata manual pada perang dunia ketiga Waduh kaget dunia jadi kaget Kenapa terbongkarlah rahasia besar yang disembunyikan oleh NASA pak Terbongkar akhirnya Steve Jobs juga pernah menyatakan waktu dia masih hidup Dengan nama Steve Jobs siapa Termasuk orang terkaya dunia dan dia adalah penggagas atau pemilik iPad, salah seorang intelektual dan saintis dunia ahli dalam masalah teknologi digital. Steve Jobs mengatakan kalau nanti saya sudah tidak ada, kalian tidak lama kemudian akan kembali ke zaman batu katanya, kembali ke zaman batu. Ah pasti akan terjadi kok penuh matematika begini, begini kok muslimin. Allah. Menyebutkan petaka besar yang akan menimpa bumi ini Yaitu dalam surat At-Tur, surat Ad-Dukhan, surat Al-Muluk, surat Al-Hadid Nanti uraiannya lebih rinci ada di sini nanti, zikir akhir zaman ya kaum muslimin, Nabi menyebutkan bumi ini akan mengalami hantaman meteor huh? Bumi ini akan mengalami hantaman meteor menjelang kiamat Akibat meteor ini terjadi duhon Kabut Asap dan debu Yang sangat tebal dan sangat panas Saking tebalnya Bumi ini gelap gulita selama 40 hari 40 malam kata Rasulullah Hadis-hadis ini sahih Seluruhnya duhon ini Perkara mutawatir Kekuatan dalil dan riwayatnya sama dengan Kekuatan ayat dalam Al-Quran ya, Duhon Ibnu Abbas Mengatakan saya malam tadi tidak bisa tidur ini dengan sanad yang jahit dari Ibnu Jarir Ibnu Abi Molekah muridnya Ibnu Abbas berkata saya berjumpa dengan guru saya dia berkata saya malam tadi tidak dapat tidur semalaman suntuk kenapa guru karena saya dengar dari sahabat-sahabat saya telah nampak meteor berarti malam mereka telah menyaksikan adanya meteor melintas diperkirakan jatuh ke bumi dan berarti besok terjadi dukhon jadi hubungan antara meteor dengan dukhon di oleh para sahabat berarti mereka belajar ini dari Rasulullah. Nah, kaum muslimin, ternyata Michel Pen. Kenal dengan nama Michel Pen? Pakar astronomi dunia, Pak. Jadi rujukan pak pakar astronomi yang lainnya. Michel Pen mengatakan bahwa meteor ini di ruang angkasa kecepatannya 120.000 km/jam. Meteor yang besarnya garis diameternya dua kilometer saja kekuatan ledakannya sama dengan satu juta kali lipat bom nuklir yang pernah meledak di Nagasaki dan Hiroshima ulangi kembali Pak berapa kekuatan ledakannya Satu juta kali lipat bom nuklir yang pernah jatuh di Nagasaki dan Hiroshima Satu juta kali lipat Pak padahal bom nuklir yang jatuh di Nagasaki Hiroshima itu mampu menghabisi 50.000 manusia padahal jatuhnya di lembah itu Pak bukan di tepat di kota Nagasaki nya tidak tepat di kota Hiroshima nya jatuhnya di lembah tapi 50.000 manusia mati bangunan rata dengan tanah Hah? manusia menjadi karbon bagaimana kalau satu juta kali lipat makanya kata Bicelpen Meteor ini kalau jatuh ke laut akan menimbulkan gelombang tsunami 230 meter Sedangkan di Aceh saja 15 meter cuma hanya 10 menit Lebih 200 ribu orang yang meninggal dunia Bagaimana dengan 230 meter Banyak kota-kota besar dunia yang akan hilang Banyak negara-negara yang akan kelelep Kalau jatuhnya di kutub utara kata beliau atau kutub selatan maka akibatnya kutub itu akan meleleh untuk selama-lamanya permukaan air laut akan naik akan naik 7 meter maka Jakarta hilang 20% pulau-pulau di Indonesia akan hilang dari atlas New Zealand Chicago Florida kota-kota besar dunia banyak yang hilang selama-lamanya kalau jatuhnya di kutub utara atau ke selatan Tapi kalau jatuhnya ke daratan Dan ini yang persis dalam ayat Ini yang persis dalam hadis-hadis Nabi Kalau jatuhnya di daratan Kata Nabi SAW Akan menimbulkan ledakan yang teramat Sangat dahsyat Jarak 100 sampai 200 kilometer Semua kehidupan yang ada menjadi karbon Menguap langsung Lalu Hantaman yang begitu dahsyat Partikel-partikelnya langsung membumbung ke udara Gelombang kejutnya menimbulkan kekuatan 800 km per jam sehingga partikel-partikel yang begitu tebal tadi langsung segera membungkus bumi. Bumi ini gelap gulita. Menurut Michel Pen berbulan-bulan gelapnya. Menurut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 40 hari 40 malam. Mana yang kira-kira yang lebih tepat, Michel Pen atau Nabi Muhammad? Ya, itu yang disebut dengan dukhan. Panas, sangat panas. Nabi mengatakan. Orang-orang kafir akan menghirup udara yang tidak pantas dihirup. Lalu menggelegaklah jantungnya banyak yang mati. Yang hidup akan melepuh kulitnya. Keluar asap dari lubang hidungnya. Keluar asap dari mulutnya. Berasap matanya. Berasap lubang telinganya. Dan keluar asap dari lubang duburnya. Betapa tersiksanya orang-orang kafir ketika itu. Tapi orang-orang Islam, orang beriman kata Nabi SAW. Mereka hanya seperti terkena flu dan demam. Akibat ketaatannya sebelum ini. Maka pantas pak Di sini Nabi pesankan Di sini Saya lupa tadi Alhamdulillah Saya ingat sekarang Di sini Yang mana ini? Yang mana ini? Nabi mengatakan Saat kamu menyaksikan di Syam Sudah banyak terjadi fitnah pembantaian pembunuhan Kamu wahai umatku yang hidup di mana-mana di bumi ini Badiru bil-a'mali Beramallah kamu berlomba-lomba memperbanyak amal-amal soleh. Ternyata salah satu rahasianya kebuka sekarang. Saat meteor jatuh, orang yang banyak amal solehnya kebal daripada bahaya duhun itu. Makanya Nabi syarikan perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Termasuk orang, orang yang selamat dengan munculnya dajjal adalah orang yang iman dan amal solehnya sebelumnya sudah dipush sebanyak banyaknya. Jadi Pak minta maaf ya, kita hidup sekarang ini bukan lagi untuk berbanyak uang, Pak. Berlomba-lomba memperebutkan bangkai dunia yang akan hancur ini, bisa binasa semuanya, tapi berlomba-lomba memperbanyak amal. Bu, berlomba-lomba memperbanyak bukan memperbanyak uang, membengkakkan rekening, bukan kaum muslimin. Bukan sibuk pergi pagi pulang malam, bukan lagi untuk itu kaum muslimin yang kami muliakan. Tetapi memperbanyak amal Apapun kerjaan Bapak, jangan ditinggalkan Tapi solat lima waktunya prioritaskan ke masjid Dimana pun berada Solat lima waktunya prioritaskan di masjid Solat kabliahnya, solat ba'diahnya, rawatibnya Solat sunat dohanya, tahajudnya Pak, Rasul perintahkan badirubbil amal Perbanyaklah oleh kamu melakukan amalan-amalan soleh Fitanan di masa-masa fitnah di hadis yang lain Nabi mengatakan Wal fitan bisyam Yang dimaksud dengan fitnah-fitnah itu adalah di Syam Nah saat fitnah di Syam membara Kamu yang ada di Indonesia Kamu yang ada di Afrika Kamu yang ada di Amerika Perbanyaklah amal soleh Berlomba-lomba perbanyak amal soleh Terus terang saja Ini zaman di mana orang paling banyak megang jad-jad Megang handphone Suami istri mau tidur Suami megang handphone istri megang handphone Sampai ngorok dengan handphone Al-Quran sudah lama ditinggalkan Sambil nunggu mobil sambil nunggu trans ya, Mobil trans Atau di dalam mobil juga sambil bergelantungan Handphone Al-Quran sudah lama ditinggalkan Padahal Al-Quran termasuk penjaga yang paling sempurna Ketika hari huru-hara Dari sekarang pak Dari sekarang kama -kama Allah Yang kami muliakan berubah lagi Lakukanlah banyak amal soleh Stop daripada melakukan amal-amal Salah kaum muslimin kita tak lama lagi, tidak lama lagi. Wallahi, demi Allah tidak lama lagi. Maka bukan saatnya sekarang untuk masih tamak dengan dunia. Tapi bukan berarti kita boleh meninggalkan urusan dunia. Ini juga seperti saya ingatkan kepada Bapak Ibu. Baik kaum oh muslimin, setelah ini terjadi, nah, dilanjutkan oleh Michel Pen. Michel Pen melanjutkan bahawa ketika meteor ini menghantam bumi, meteor itu mengandung siderite apa yang disebut dengan sidrek? Right? Kandungan zat besi, Pak. Yang padat. Saat dia menghantam atmosfer bumi kita. Terjadi dentuman yang sangat besar seluruh bumi bisa mendengarkan. Dentuman ini. Dan pergesekannya yang radikal dan keras. Untuk menembus atmosfer kita. Menyebabkan dia terbakar bagian luarnya. serpihan-serpihan kecilnya. Inilah yang akan menjadi hujan meteor kecil-kecil itu. Kayak di film 2012. Kayak, kayak di film Deep Impact. Dan sebagainya. Kayak Seperti di film Armageddon. Baik kau muslimin. Ini sebuah ilustrasi yang benar-benar sesuai dengan ayat dan hadis kau ke muslimin. Kemudian kata beliau. Saya deraih tadi kandungan zat besi yang ada pada meteor ini. Akan menimbulkan medan magnet yang sangat kuat. Akibatnya semua besi-besi yang ada di bumi. Semua benda-benda logam yang ada di bumi terinduksi. Lalu mesin mobil kita dari besi enggak? satu komponen dengan komponen yang lain sudah terinduksi dan saling lengket Pak di starter mobil udah enggak bisa jalan begitu juga helikopter pesawat kapal-kapal pabrik-pabrik industri-industri betul-betul macet semuanya cet-cet macet bukan macetnya sementara forever inilah dia kenapa teknologi itu berhenti total karena adanya Hantaman meteor yang di dalam meteor itu mengandung sidride Sidride ini menimbulkan medan magnet saat dia bergesekan dengan atmosfer Semua benda-benda logam dan besi yang ada di bumi akan terinduksi berhenti Sebagaimana sidride ini juga menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi Dengan tegangan yang sangat tinggi Akibatnya semua sinyal-sinyal di bumi akan terhenti secara spontan Semua satelit juga mandul dan semua listrik akan terhenti secara total Kita kembali kepada zaman kegelapan kau muslimin yang kami muliakan dan NASA Amerika mengumumkan bumi kita pada saat ini Bumi kita pada saat ini sedang berada di tengah-tengah arus sungai meteor Allahu Akbar Bumi kita saat ini sedang berada di tengah-tengah arus sungai meteor Ketahuilah kau muslimin apa yang terjadi di ruang angkasa Ini Seperti ini Di ruang angkasa Nah ini seperti ini Ini meteor ratusan juta jumlahnya Sudah diperingatkan oleh Amerika Serikat NASA Amerika Serikat 2012 Bahwa bumi kita pada tahun 2013 Akan memasuki arus sungai meteor Diperkirakan 2013 sampai 2016 2016 baru lepas Dari arus sungai meteor ini Akan ada hantaman 1300 meteor Menurut NASA Ternyata benar pak pada tanggal 15 Februari 2013, meteor pertama masuk menembus atmosfer bumi kita dan jatuh di Siberia, Rusia. Masih ingat gak? Ini meteor pertama. 1.200 korban. 30.000 gedung-gedung yang ada kacanya hancur. Ya Meteor ini beratnya 70.000 ton. Nasib baik jatuhnya tepat di Danau Es, Pak. Sehingga danau itu langsung menggelegak dan membentuk kawah yang berapi. Luar biasa, Untuk meteornya kecil Pada tanggal 14 April Meteor kedua menembus lagi Lapisan pertahanan bumi yaitu atmosfer Dan tepat jatuh di Argentina Tapi nasib baiknya Pak, tidak sampai ke daratan Dia meledak di atas udara negara Argentina Di malam hari, hari minggu saat itu sedang ada konser musik raksasa Sembilan kota langsung terang-benderang beberapa detik 7 November jatuh lagi di Los Angeles. Masih 2013. Ya. Tahun 2014 meteor di malam hari banyak negara-negara bisa menyaksikan melintas di negara mereka. Bahkan Indonesia sering menyaksikan ya di malam hari ratusan ribu meteor melintas di atas negara kita Pak. Alhamdulillah enggak nabrak bumi kita. Nah, yang kecil-kecil 2014 banyak yang kena Pak, tapi meledak-meledak semuanya, hancur-hancur seluruhnya di atmosfer kita. kau muslimin yang kami muliakan, sekarang kita 2015 akhir dan mau masuk 2016. Sepertinya kita sudah mulai di penghujung. Apakah benar ada salah satu di antara meteor itu yang besar yang akan menghantam bumi kita? Jawaban yang paling tepat Allahu a'lam. Tapi kita sedang tepat di arus sungai meteor Rasulullah bersabda Lihat ini baik-baik Bumi ini akan mengalami hantaman meteor dan hujan meteor Di mana akan banyak kota-kota tenggelam Banyak manusia yang berubah bentuknya Dan hujan meteor ini Akan menjadikan segala-galanya berubah Sahabat-sahabat bertanya kapankah itu terjadi ya Rasulullah Kalau pada umatku sudah terjadi tiga perangai ini kalau pada umatku telah terjadi tiga perangai ini maka hujan meteor akan menghantam umat manusia. Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadzfun pada umat ini nanti akan terjadi penenggelaman banyak daratan. Akan terjadi perubahan banyak bentuk dan akan terjadi hujan meteor. Para sahabat bertanya, "Qala rajulun minal muslimin wa mata dzaka ya Rasulullah?" "Wahai Rasulullah, kapankah itu terjadi?" Nabi menjawab, jika zaharahil kainat wal maazif wa shuribatil kalau di bumi ini pada umatku sudah banyak bermunculan penyanyi-penyanyi wanita. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wal maazif apabila di tengah-tengah umatku di bumi ini sudah banyak umatku yang menggandrungi musik dan menyebarnya musik. Sudah apa belum semuanya? Yang ketiga kata Nabi wasuri khumur apabila Khamar, tua arak sudah diminum secara formal dan legal menyebar juga di mana-mana. Hah, masya Allah, bahkan istana kita saja dalam tayangan TV sudah tidak malu-malu petinggi-petinggi negara kita saling tos-tosan. Sementara di dalamnya adalah arak. La haul wa la illa billah. Sekarang khamar sudah disebut dengan nama yang berbeda-beda kau Muslimin. Baik kaum muslimin yang kami muliakan Jadi kalau begitu Selepas ini habislah kita Ya Di sini nanti umat Islam Masih hidup sebagiannya Sebagian yang lain akan banyak musnah di muka bumi ini Kaum muslimin dan teknologi juga sudah tidak ada Dan itu dekat lagi pak Jika iya antara sampai 2016 Meteor yang ada di ruang angkasa menghantam bumi kita Berakhirlah teknologi kita Berakhirlah rumah-rumah sakit Tutup, karena rumah sakit bergantung dengan teknologi. Berakhirlah bank-bank. Karena bank-bank bergantung dengan teknologi. Ayo, yang uangnya ada di bank. Sekarang pak, tarik. Lalu diapain? Bantu dakwah, bantu masjid, bantu penduduk pesantren. Bawa keluarga, pergi umroh, pergi haji. Mahal juga, gak apa-apa, bayar. Hah? Sekarang pak, duitnya masih berguna. Belikan tanah untuk pesantren. Bantu dakwahnya melawan melawan apa? Syiah Indonesia. Bantu perjuangan kaum muslimin yang ada di Suria hari ini Bantu kaum muslimin Kaum muslimin ada di Palestina hari ini Bantu para kaum muslimin yang kelaparan di Suria hari ini Banyak yang bisa kita lakukan kaum muslimin Alhamdulillah wala kuwata illa billah Ayo sebentar lagi kita akan galang dana ke Suria Mau? Mau? Kok ngangguknya lemah? Bapak akan nyesal pak Tabungan yang banyak enggak bermanfaat lagi Sekarang masih berguna Baik kaum muslimin yang kami muliakan Saya selepas zur nanti langsung mengisi di Depok City jadi saya minta Bapak Ibu dapat memahami kondisi di mana saya tidak bisa berlama-lama dengan Bapak. Lanjutannya saya persilahkan nanti ini kaset, ada uh, lima judul ya, empat. Ada lima judul silahkan Bapak dapatkan di sahabat Yamima di luar sana. Dan ini kegunaannya adalah untuk dakwah. Kita tidak berbisnis di sini kecuali adalah untuk kepentingan dakwah. Dan di zikir akhir zaman adalah urutan yang kami uraikan Serta antisipasi dari masing-masing kejadian Amalkan ini, lakukan ini Amalkan ini, lakukan ini Ini juga ada, silahkan mendapatkannya di luar sana Sementara peperangan bencana akhir zaman Ini lebih luas pembahasannya, lebih ilmiah ya Silahkan Bapak Ibu yang kami muliakan Kita kembali sedikit Berarti sekarang apa yang harus kami buat Pak Ustadz Ada urutannya insyaallah urutan ini Bapak bisa ikuti ceramah-ceramah saya di Youtube ke depan Ya, saya mempunyai tanggung jawab kepada umat ini menjelaskan Bahkan saya sebutkan urutan kitabnya juga apa Rujukannya mana Supaya bapak ibu Oh anak remaja harus lakukan ini Oh ibu-ibu Karena dia yang paling banyak murtad ketika dajjal keluar Dari sekarang harus lakukan ini Saya akan sampaikan itu ibu ya. Kemudian bagaimana para suami Laki-laki yang masih muda-muda Ketika al-mahdi muncul Kami harus buat apa Saya akan sampaikan ini di youtube Nanti insyaAllah ta'ala InsyaAllah ta'ala Alhamdulillah sahabat Yamima sudah melengkapi perlengkapan mereka Dan saya selama ini berdampingan dengan sahabat Yamima Dan ke depan saya ke daerah daerah Sudah membawa peralatan sendiri Dan itu akan merekam saya Di mana saya ada kesempatan langsung direkam kembali Dan itu di shootkan di Di sharekan di Youtube Oleh karena itu ikuti kajian khusus kami Nanti di MUZ TV Insya Allah Madrasah Mulazamah Ulum Syariah TV Dan ini hanya khusus ceramah-ceramah akhir zaman saja Di mana saya langsung akan Inilah tanggung jawab saya kepada umat Sementara dakwah kita, amalan sosial kita dan lain-lainnya Sahabat Yamimah akan tangani dari Jakarta Baik kamu muslimin yang kami muliakan Saya punya pondok pesantren di Payakumbuh Namanya Madrasah Mulazamah Ulum Syari'nah MMUS Ini adalah pondok pesantren satu-satunya tipe mulazamah di Indonesia Pak. Belum ada yang lain, tipe mulazamah Yang diterima adalah tamatan SD Syaratnya sudah bersih baca Quran dan anak ini kita gembleng dalam jangka tujuh tahun ditargetkan menjadi ulama-ulama kaliber dunia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kaum muslimin demikian saja dari saya. Semoga bermanfaat. Penyampaian saya ini bukan menyebabkan bapak ibu lemah semangat hidupnya setelah ini. Tahu-tahu pulang udah lemah aja lututnya, udah jatuh bahunya macam ini jalan. Bang kenapa bang? Udah mau kiamat deh. <guluh> Jangan kayak gitu pak, ya. Juga kepada anaknya yang sudah mau menikah. Jangan katakan buat apa kamu menikah? Sudah mau kiamat. Juga itu salah. ya Maka saran saya kepada Bapak Ibu. Justru dengan mendengarkan urayan ini. Semakin membara semangat hidup Bapak. Buat apa? Yang masih tersedia Inilah waktu yang paling tepat Memperbanyak tabungan amal Soleh saya Membela kepada Islam Sehabis-habis pembelaan Berjuang untuk Islam Sehabis-habis perjuangan Dunia yang ada di tangan kita sekarang Jangan dibuang Tapi jadikan untuk sarana Mendekatkan diri kepada Allah Bantu agama Allah ini sekuat-kuatnya, sebisa bisanya Dan rekatkan hubungan hati dan persaudaraan sama ahlus sunnah wal jamaah. Jangan mau pecah belah dan dihasut. Udah dekat pak waktu kita. Jangan mau dipecah belah dan dihasut. Wahyu Islam Bersatulah, bersatulah. Kita akan memasuki zaman yang paling berat. Di mana tidak ada gunanya perpecahan pada saat itu. Makin kita bersatu, makin kita kuat. InsyaAllah ta'ala. Demikian dari saya, semoga hidup kita setelah ini lebih jujur, lebih amanah, lebih istiqomah, lebih bersemangat untuk beramal soleh, dan jangan abaikan dunia. Kata Nabi, kalaupun besok kiamat, pasti terjadi. Hari ini masih ada satu butir kurma di tangan kamu, tanam hari ini. Padahal kurma baru dimanfaatkan lima tahun ke depan, kan? Itu menandakan apa? Nabi tak suka kalau umatnya mendengarkan kiamat lalu hilang semangatnya. Justru yang terjadi adalah semangat terus, ngejur terus. Mari bu, kita istighfar kepada Allah, Pak. Astagfirullah Astaghfirullah, astaghfirullah, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaiki. Wa billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.